Mitra bisnis, dalam kasus tuduhan monopoli penyiaran Liga Inggris, KPPU telah mengambil keputusan bahwa ISPN yang disalahkan dalam hal ini, dan KPPU meminta ISPN yang memiliki hak siar Liga Inggris untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan Astro. Di sini ada tuntutan, Astro harus kembali menyiarkan Liga Inggris, sesuai dengan janjinya ketika menjual dekoder siaran. Saat ini sudah terhubung dengan anggota DPR, Ahmad Mukoam. Pak Mukoam, apa komentar Anda? adalah korban kebijakan yang sangat komersiallisi gitu dan kalau kita runt ke belakang di paling asstro siapa ini masyarakat juga harus tahu secara keseluruhan mungkin dia ada kaitanya dengan keasaan juga mungkin dia ada kaitan dengan TPR juga cobaba lihat itu masyarakat juga cerdas bahwa siapa sih komisaris dari situ siapa sih bimbinanya memen dari situ saya kira biar objektif masyarakat harus mendapatkan siapa di paling luar apa artinya Pak Artinya begini, dibalik itu kan share-nya orang-orang Indonesia, ya jadi komisaris, yang PT Direksi itu kan, apakah dia direksi? Kerjasama boleh, tapi jangan memberikan rakyat. Kerjasama boleh, tapi bahwa mereka itu bangsa Indonesia. Mereka itu dipundak para komisaris, para direksi itu seungguhnya adalah Partai Indonesia. Bagaimana dengan tayangan yang hanya bisa ditonton di TV Bayar? agar anu suatu komersialisasi yang tidak perlu ada itu. Artinya memasukkan muka Inggris dari tereksial ke TV bayar itu adalah suatu tindakan yang tidak perlu ada. Para komisaris direksi juga harus berpihalah kepada Indonesia sekali-kalilah jangan kluluh. Dan bagaimana dengan pemerintah Pamkuam? Harus tegas sampai kerugian bangsa ini terjadi karena kebijakan yang salah, kebijakan yang berpihat pada pro investor semata gitu, Jadi nggak bener gitu. Ya harus murah dong. Masal dong. Jangan sampai ada bayar-membayar seperti itu. Memangnya dengan membayar begitu, pelayanan mereka baik. Sama juga tidak. Yang paling penting adalah informasi ini bisa terbagi secara menyeluruh pada masyarakat bank. Baik Pak Mukoam, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama anggota DPR, Ahmad Mukoam. Saya Dewi Sintawati.